Assalamualaikum sederhana berita malam medisi hari ini Minggu 1 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah. Dua bupati minta gubernur Aceh prioritaskan pembangunan jalan wilayah tengah. Jaksa tetapkan DPO terhadap rekanan kasus korupsi Alkes. Apartemen mewah di medan terbakar. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Brita mala miniju bi sem da denar kandidi, radi siem dan 4,5lo snave, radilow sem dan 4,m dan radi Amanda sratoom Patm takmon. In La dan laporans in kapnja de Newroom FramTM. Sudahlun Bupati Aceh Tenggara Dr. Andes Raidin Pinim MAP dan Bupati Gaya Luwes meminta Gubernur Aceh melalui Dirjen Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Aceh untuk memprioritaskan pembangunan atau pelebaran jalan nasional wilayah Tengah Aceh. Bupati Aceh Tenggara mengatakan kondisi jalan nasional perbatasan Aceh Tenggara Gaya Luwes Persisnya di rumah Bundar, Ketambe hingga ke Sukamakmur, Lawi Beringin Gayo, Ibu Kota Kecamatan Semadam, Kute Tengah, Lawi Tua Gabungan dan sekitarnya serta sejumlah titik lainnya berlubang. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun hingga kini belum tuntas diperbaiki kendati dialokasikan dana rutin pemeliharaan jalan. Masyarakat Agara berharap jalan tersebut bisa diperbaiki dan diperlebar seperti di wilayah pesisir Aceh dan pantai barat selatan Aceh. Selama ini kondisi jalan seperti di lintasan ke Tambi Gayolues yang menghubungkan ke Takengon sangat sempit dan rusak parah sehingga menyulitkan kendaraan melintas. Bahkan harus menelan waktu yang cukup lama hingga mencapai 10 jam lebih. Bupati Gaya Luwes juga menambahkan jika jalan telah diperbaiki ataupun diperlebarakan mempermudah petani memasarkan hasil pertanian. Apalagi di daerah tersebut, Aceh punya potensi wisata yang cukup banyak. Sudahlun Kejaksaan Negeri Loksmawe kini telah menetapkan rekanan pengadaan Alkes Kesehatan di Kota Loksmawe yang terjerat dengan kasus korupsi sebagai DPU. Hal ini dilakukan pihak kejaksaan sehubungan telah adanya putusan tetap terhadap perkara hukum yang menjerat rekanan. Untuk diketahui pada tahun 2011, pemerintah Kota Loksmawe melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan alkes senilai Rp4,8 miliar. Rupiah. Memasuki tahun 2013, Kejaksaan Negeri Loksmawe mulai mengusut pengadaan alkes tersebut karena adanya indikasi korupsi di mana seluruh dana telah dicairkan namun pengadaan diduga tidak tuntas 100 Bahkan hasil audit BPKP terindikasi adanya kerugian negara 3,5 miliar rupiah. Kasih Intel Kejari Loks Mawemistahuddin mengatakan putusan MA terhadap HUSA ini telah diterima pihaknya sekitar satu bulan lalu. Sementara itu Koordinator Masyarakat Transparansi Acha Tomata Alfian menyebut Kejaksaan harus meminta kepada pihak yang telah menjadi DPO untuk menyerahkan diri. Agar hal ini diketahui publik dan sejauh mana perkembangan kasus korupsi Alkes diketahui publik. Sudah lun terkait kekosongan anggota Komisioner KIP Provinsi Aceh yang telah ditetapkan baru-baru ini, Gubernur Aceh diminta segera melantiknya untuk menyukseskan pemilu 2019 mendatang. Hal ini bertujuan agar proses tahapan dan pelaksanaan pesta demokrasi semakin lancar ke depan. Sekretaris KIP Aceh Dr. Andes Darmansyah di sela-sela peresmian rumah pintar pemilu di kantor KIP Nagan Raya di Sukamakmur mengatakan, kekosongan komisioner KIP Aceh saat ini diambil alih oleh KPU Pusat untuk melaksanakan tahapan pemilu hingga dilantiknya komisioner terpilih. Sehingga untuk lancaran pelaksanaan pemilu diharapkan Gubernur Aceh segera melantik Komisioner KIP terpilih. Menurutnya untuk pelaksanaan tahapan pemilu saat ini memang tidak ada kendala. Namun untuk memperingan tugas yang berat, memerlukan adanya tenaga tambahan, apalagi Komisioner KIP yang memang sudah menjadi kewajiban sebagaimana yang diharapkan. Disebutkannya juga meski KIP Aceh diambil alih oleh KPU Pusat saat ini, namun dengan tidak adanya Komisioner KIP Tahapan pemilu juga sedikit terganggu sebab setiap pleno yang dijalankan membutuhkan kehadiran para komisioner KPU Pusat. Darlun Deris Kondo, salah satu apartemen mewah yang masih dalam tahap pengerjaan di Jalan Sedeli, Medan Barat terbakar. Insiden ini tidak hanya menyebukkan petugas pemadam, tapi juga puluhan polisi bersenjata lengkap juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Sejumlah pekerja menyebutkan kobaran api terlihat di lantai P6 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat minggu siang. Menurut mereka, lantai ini dipungsikan sebagai gudang logistik. Belum ada pihak yang menjelaskan asal api di bangunan apartemen setinggi 30 lantai tersebut. Ismail, salah seorang pekerja di proyek apartemen, mengatakan hampir seluruh pekerja yang saat itu terfokus di lantai 4 berhamburan keluar. Beberapa pekerja sempat berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan racun api, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dinas pencegah dan pemadam kebakaran medan langsung mengerahkan sejumlah armadanya ke lokasi kejadian. Namun hingga satu jam perjuangan itu belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Polda Sumatera Utara juga mengerahkan pasukan BRIMO bersenjata lengkap untuk mensterilkan lokasi kejadian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun 5 panitia pemilihan kecamatan atau PPK berhasil menuntaskan proses penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah walikota wakil walikota Subul Salam yang masuk ke PPK setempat. Asmaradin SHMH sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Subul Salam yang dikonfirmasi menyebutkan Penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan begitu banyak menyedot waktu, khususnya simpang kiri karena banyaknya TPS di Kecamatan itu. Namun semua PPK berhasil menyelesaikan penghitungan suara pada Sabtu pagi dan langsung menyampaikan ke kantor Kip Subur Salam. Asmar mengatakan hasil penghitungan akan kembali direkap Kip Subur Salam mulai Rabu hingga Jumat pekan depan. Sementara penetapan calon walikota wakil walikota Subusalam terpilih dijadwalkan pada Sabtu 7 Juli 2018 akhir pekan depan. Lebih jauh ia menyatakan pelaksanaan Pilkada Subusalam berjalan sukses. Bahkan ia juga memastikan Pilkada kali ini paling sukses sebab tingkat partisipasi pemilih meningkat 93%. Sudarlun sebanyak 8 unit rumah semi-permanen yang tepat berada di samping RSUD Muyengkute, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Minggu pagi di Lahap Sijago Merah hingga rata dengan tanah. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kabit Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bener Meriah, Agus Ampera saat dikonfirmasi menjelaskan, Kejadian itu terjadi diperkirakan pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Delapan rumah yang hangus terbakar merupakan kios dari pedagang. Menurutnya api sangat cepat menyebar dan membesar dikarenakan dominan bangunan berkonstruksi kayu. 6 unit armada damkar langsung bergerak dari berbagai pos unit di Bener Meriah dan 20 menit kemudian api baru bisa dipadamkan. Menurutnya, pasca kebakaran, pihak terkait langsung melakukan penanganan darurat dengan memberikan bantuan masa panik dan bantuan dari dinas sosial seperti peralatan dapur, peralatan tidur, dan sembako. Dari Newsroom Seramitanjung Permais, sekian berita malam, Medisi Minggu 1 Juli 2018. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Parat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com Follow juga Twitter at wassalam.